Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ikhtaro min ibadihi وَمَيَّزَهُمْ بِهِدَايَتِهِ وَأَكْرَمَهُمْ بِنَبِيِّهِ وَعَجَّهُمْ بِدِّينِهِ وَصَلَةُ وَسَلَامُ على رسول الكريم المبْءُوط رحمة للعالمين حبيب رب العالمين حبيبنا وشافعنا ومولانا سيدنا محمد النبي المختار وعلى آله الأطهار وأصحاب الأخيار اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا إننا نعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا يرفع وعين لا تدمع وقلب لا يخشى ونفس لا تشبع Allahumma ya Rabbi nafthah علينا fathoh al-anrifina, wafir lana, wahdin al-subul al-salam, wa najina min al-dhulmati ila al-nur. Allahumma ya Rabbi najinibna al-fa'isha ma dzhar minha wa ma batan. Allahumma ya Rabbi naf'an al-bala aw al-maba al-zina al-zala zila ma minha wa batan. Allahumma ya Rabbana aslihna wa aslih man fi salahihi salahul islam wal muslimin Allahumma la tuhlikna wa ahalik man falakihi salahul islam wal muslimin Allahumma ya Rabbana tahhir kulubana Minan nifaki Wahassin furujana Minan fawahishi Amma ba'du Kau Muslimin dan Muslimat hadirin hadirat yang dimuliakan Allah dengan iman dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah kita atas nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yaitu nikmat bimbingan dan nikmat taufik dari Allah enggah kita pada malam hari ini masih terus bisa menjalankan tugas. Dan kewajiban dari Allah menuntut ilmu Dan yang namanya taufik itu mahal Taufik itu adalah Allah telah memberikan kepada kita Semangat, kemauan, kemampuan Untuk melakukan ketaatan Sebab kalau sudah taufik ini dicabut Biarpun orang itu berada di dalam masjid Belum tentu mau menghadiri sholat di masjid Biarpun orang berada di dalam masjid Belum tentu bisa menghadiri pengajian Biarpun itu rumahnya nempel dengan masjid Kalau taufik dicabut oleh Allah Ia tidak akan bisa menghadiri tempat ini Akan tapi yang namanya taufik Itu kalau sudah diberikan oleh Allah kepada seseorang Biarpun dari tempat yang jauh Ia akan berusaha jalan Biarpun ia itu dengan tongkat barangkali dalam keadaan sakit ia masih berusaha untuk menghadiri tempat yang mulia karena taufik dari Allah Subhanahu Wataala. Ada orang yang terhalang dari taufik Allah, yaitu tadi. Kalau dilihat di rumahnya itu banyak pembantu yang membantunya, enggak punya kesibukan, bukan orang yang lagi sakit seger buger. tapi untuk menghadiri majlis yang mulia susah. Karena Allah belum memilihnya. Belum ada taufik. Maka bersyukurlah kepada Allah. Jika kita dipilih oleh Allah untuk menjadi hamba-hamba yang berada di jalan Allah. Menuntut ilmu. Dan semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat. Baik, kita kemarin mengkutimahnya tidak dicatat sampai di mana kita tidak ingat mana buku catatannya pengajian bu ya ah yang bu minta harus ada buku catatan sampai di mana Jadi kita tidak ingat kemarin tuh ngomong apa sampai di mana. Kita minta anak-anak mencatat tapi tidak dicatat. Chef Baik Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin kita langsung baca aja kitabnya. Bacaan Allah menuntut ilmu dan semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat. Baik kita kemarin mukotimahnya tidak dicatat sampai di mana kita tidak ingat mana catatannya Pengajian yang mana? dia minta ada buku catatan sampai dimana Warhobi Warhobi jadi kita tidak ingat kemarin itu ngomong apa sampai dimana kita minta anak-anak mencatat tapi tidak bisa save ada hal-hal yang sering mengganggu seseorang di saat menuju jalan Allah. Qala al-Musannab rahimallahu taala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi darin amin ila anqal. Ada baik, saya di kitab ini Bosali pengin mengantarkan kita, okay, kita untuk menjadi ahli ibadah yang sesungguhnya. Kemudian oleh Imam Ghazali juga diingatkan kalau kamu sudah berjalan di jalan ini ingin menjadi ahli ibadah yang sesungguhnya. Kamu bakal menemui halangan-halangan atau rintangan-rintangan. Dan rintangan-rintangan itu harus kamu lalui kalau tidak kamu tidak akan lolos. Maka kemarin sudah disebutkan diantara rintangan adalah hawa nafsu kita, cinta kepada dunia, setan dan sebagainya. Dan itu harus kita fahami kalau itu godaan agar kita tidak menoleh lagi dengan godaan setan atau hawa nafsu. Dan saat seseorang sudah bisa menyingkirkan itu, hawa nafsunya sudah diperangi. Tapi ternyata ada sesuatu di saat seorang hamba ingin menghadap kepada Allah. Ada gangguan-gangguan itu yang ada di hadapannya. Setelah orang ingin tidak meminta-minta kepada orang. Tidak menggantungkan kepada orang. Dan juga tidak cinta kepada dunia. Kemudian dia harus tak, tidak peduli dengan godaan setan. Setelah itu ada godaan yang menghalanginya itu diantaranya adalah. enggak terima dengan ketentuan Allah lah ini anwaul qada minallahi subhanahu wa ketentuan dari Allah subhanahu macam-macam ketentuan dari Allah bil ketentuan baik indah manis wal murri pahit taridu alaihi halan fahalan yang sering datang kepada kita Sesaat itu kan orang ada enaknya Sesaat tidak enak Sesaat itu diberi oleh Allah kesenangan Sesaat diberi oleh Allah ujian tidak enak Sesaat itu duit terus lancar Kok sesaat macet Wa nafsu dan hawa nafsu itu Yang tadi sudah kita perangi Kita sudah mau beribadah Ya sudah saya tidak boleh terikat dengan dunia saya enggak boleh mengikuti yang namanya godaan setan waktu melangkah menuju jalan Allah ternyata ingat diingatkan atau dia teringat atau merasakan satu sesuatu yang tidak baik baginya misalnya kok diuji dengan kekurangan uang atau tiba-tiba sakit wa nafsu tusari'u ilas suhti dan di saat mendapatkan ketentuan dari Allah yang secara dhuhir itu tidak baik, kurang uang, sakit, itu, ونapsu, hawa nafsu itu, tusari'u bergegas, ila suhti untuk marah, tidak terima, Watubadir. dan nafsu itu, hawa nafsu itu, tubadir mudah, Gampang ilal fitnati terfitnah. Tubadir itu artinya bersegera Jadi hawa nafsu itu kadang-kadang mudah terfitnah. Terfitnah hawa nafsunya itu dengan takdir yang kurang baik tadi. Kodok yang kurang baik. Yang diberikan oleh Allah kepadanya. Padahal kalau direnungi gak ada bagi seorang mu'min itu hakikat ketidakbaikan. Kalau Allah memberikan musibah kepada orang mu'min. Itu adalah karena Allah ingin menghapus dosanya Atau karena Allah ingin mengangkat derajatnya Atau karena Allah ingin membuatkan tabungan nanti Tabungan pahala di akhirat Jadi sebetulnya bagi orang mu'min tidak ada Tapi dilupakan Ia lupa kepada yang demikian itu Maka yang mu ada padanya itu hanyalah amarah Ah, Kenapa aku seperti ini? Pengen menghadap kepada Allah sehingga tidak puas dengan ketentuan Allah itu itu menjadikan dia tidak khusyuk di dalam beribadah. Di dalam beribadah sudah mulai terganggu dia. Merubah khusyuknya. Mulai menge, mulai menyalahkan Allah. Bahkan mungkin ditunjukkan kepada orang itu ahli maksiat tidak ibadah kok duitnya banyak. Saya ini rajin salat terus tapi masih melarat godaannya itu saya ngaji terus melarat itu orang gak pernah ngaji, tokonya gede nah ini godaan-godaan begitu itu jadi iman nanti itu tergoyahkan kayak begitu-begitu sehingga yang tadi sudah kenceng mau ibadah ah percuma saya sholat terus ya tetap begini gak ada perubahan katanya kalau kita beribad iman kepada Allah Allah akan memberi tapi aku sholat terus kok masih saja melarat nah ini sering Godaan-godaan semacam ini datang kepada orang yang diuji dengan kekurangan. Maka, itu harus kita lalui kayak begitu itu. Maka harus paham betul tentang kodok ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita harus selalu tafakur. Ketentuan Allah. Allah menentukan kita menjadi orang yang cukup. Allah menentukan kita menjadi orang yang ngerti. Itu ketentuan pilihan dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan di saat Allah memberikan kepada kita Jatah bagian yang tidak baik Secara zahir Sakit, musibah Maka kita harus langsung Memahami bahwa Itu dari Allah subhanahu wa ta'ala Asalkan kita orang iman, ahli iman Maka tidak ada musibah yang sesungguhnya Bahkan dalam sebuah hadis diriwayatkan kalau Allah itu mencintai seorang hamba, maka Allah itu akan mengujinya. Nah ini bisa saja itu adalah ujian dari Allah untuk mengangkat derajatnya seorang hamba. Dan itu memahami ketentuan Allah ini penting. Dalam urusan akidah, orang sering urusan qadar ini sering main-main. Kalau disuruh ibadah katanya apa? Ya sudah takdir saya begini. Enggak mau berusaha Tapi urusan duit Enggak pernah bilang takdir ya Sudahlah ibu di rumah saja Nantikan banyak duitnya ah Enggak mau Harus keluar Harus bekerja Sementara kalau urusan iman Kita sering malas Sehingga Ibn Atta'ila As-Sakandari itu Pernah menyebut hikmah Ada orang itu yang kerjaannya Itu mencari sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah tapi gak mau mencari sesuatu yang belum ada jaminannya. Rizki itu kan sudah dijamin oleh Allah. Semuanya pasti ada rizkinya. Tapi orang lebih mencari yang sudah dijamin. Allah memberikan jaminan. Semua ada rizkinya. Jangankan kita semut saja itu punya jaminan. Burung ada jaminannya, rizkinya. Burung gak pernah punya gudang uh, lumbung padi. Dan tidak pernah punya tabungan. Gak pernah punya ATM ya. Tapi tenang-tenang saja kemana-mana bisa ketawa setiap pagi bisa berkecoa dengan indahnya ya itu bung dan dinikmati itu kejar-kejaran dengan sahabat-sahabatnya dan kesana kemari pindah dari ranting ke ranting itu indah itu burung nah dengan manusia kalau manusia ini semestinya harus lebih punya keyakinan lebih dari burung Urusan dunia itu sudah ada jatahnya, semuanya sudah dipaskan, orang ini hartanya 1 miliar, orang ini 100 juta, orang ini 100 ribu, ada semuanya. Nah tapi orang lebih mencari, lebih sibuk urusan sesuatu yang sudah dijamin. Sementara urusan surga neraka, amal baik kita ini belum, tapi orang gak mau mencarinya, malas-malasan. Nah itu adalah karena ada hawa nafsu. Enggak ada jaminan kamu ini jaminan surga, enggak ada itu semuanya. Tapi kalau apa? Kalau urusan amal kebaikan tidak ada jaminan kamu masuk surga. Karena tidak ada orang yang mendapatkan jaminan surga kecuali yang hidup pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi kabar gembira dengan surga. Tapi kalau urusan makanan, urusan kehidupan di dunia ini sudah ada jatahnya. Maka di sini harus kita fahami makna jatah Jatah itu sudah ada Uang panjenengan itu berapa Kalau sebulan ini dikasih oleh Allah 1 juta Biarpun anda jungkir balik tetap 1 juta Kalau jatahnya 10 juta Biarpun jungkir balik tetap 10 juta Maka saat kita bekerja urusan dunia itu Lakukan sewajarnya saja Tanpa harus mengurangi waktu ibadah anda Tanpa harus mengurangi waktu anda mendekatkan diri, tapi wajib berusaha. Pagi jam berapa saya harus kerja? Itu jatah. Saya bekerja mulai jam 7 sampai jam 11. Setelah itu saya harus sholat duhur dan setelah duhur saya sambung lagi sampai jam 4 sore. Selesai. Rutin seperti itu, kemudian kira anda membuat jadwal untuk ibadah sudah jatah. Kalau anda mencoba menambah lembur, ngelambur, nanti tetap jatahnya sama misalnya saya pengen lembur hari ini, sehingga anda meninggalkan pengajian, anda meninggalkan ibadah yang lainnya hanya untuk lembur cari duit, hari itu memang tambah, tapi besok dikurangi untuk yang lainnya karena jatahnya cuma 10 juta tak ada hari itu dapat 5 juta, besoknya akan berkurang, karena sudah jatah jatahnya berapa? jatahnya 10 juta, biarpun anda jungkir balik ya 10 juta kelihatannya di hari pertama, kedua, ketiga, keempat, lima Alhamdulillah biasanya 10 juta itu sebulan, lah kok 10 hari saya sudah dapat 10 juta 10 hari karena anda melembur Sehingga meninggalkan pengajian, meninggalkan ibadah, melembur dalam sebuah hari dapat 10 juta Padahal itu jatah anda sebulan itu Maka di bulan, di minggu hari berikutnya Anda dapat duit tapi bisa saja nanti pada tanggal 20 atau 23 ada duit anda yang hilang atau duit anda, karena jatahnya pas nanti tiba-tiba anda bisa ngumpulkan 25 juta tapi jatahnya adalah berapa? 10 juta, harus balik 10 juta, tidak bisa tidak nah ini rizki makanya orang bijak orang cerdas itu tetap dia harus usaha biarpun dia adalah seorang alim, ada orang alim kerjaannya jadi tukang jam, tukang ini, pacar tapi mereka tidak akan mengalahkan usahanya ini kepada urusan ibadah. Urusan ibadah tetap, saya punya jadwal khusus. Biarpun misalnya kita jaga toko, waktu sholat. uh banyaknya, jangan tergoda, karena sudah ada jatah. Kalau anda tutup ceklek, anda beribadah kepada Allah, anda mulia nanti. Dan tidak akan berkurang jatah itu. Maka ini kita memahami makna pemberian dari Allah Subhanahu wa Ada orang kerjanya sedikit duitnya miliaran ya. Nyantai. Ini. Ada orang mulai pagi, siang, malam lembur, tak pernah tidur, kok tetap saja dapurnya itu ngepulnya setengah-setengah. Karena sudah ada catat dan itu sebetulnya pelajaran bagi kita. Maka dari itu Anda kerja keras iya, tapi ingat untuk Allah waktu salat dahulukan. Waktu ibadah dahulukan. Beri jatah-jatahnya itu. Waktu untuk ibadah ada Bahkan kita utamakan, dan ini tidak boleh diganggu. Saya harus ibadah, saya harus begini. Ini adalah bagaimana kita ini memahami tentang ketentuan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu, ada namanya al Arba'ati. ada tebing-tebing yang harus kita lewati, yaitu hal-hal yang akan menghalangi kita Empat tadi Godaan-godaan empat tadi ya Yang pertama sudah kita sebutkan ya Yang pertama kemarin itu masalah apa Yaitu urusan riski Orang sering ragu urusan riski Kemudian yang kedua adalah Urusan Apa kemarin Rasa takut Yang berlebihan Karena dia tidak tahu di esok hari seperti apa Sehingga rasa takutnya seseorang ini Di dalam hidupnya ini menjadikan dia berbuat dosa Mengambil barangnya orang lain Karena takut melarat Takut tidak mendapatkan bagian Yang ketiga adalah Di saat seseorang mendapatkan musibah itu ya Maka kadang-kadang musibah itu Betul-betul menjadikan seseorang merasa berat Sehingga kurang bertawakal kepada Allah Dan yang keempat adalah Kurang keraguan-keraguan tentang ketentuan Allah Atau sering tidak puas Apa yang telah Allah tentukan untuk kita Maka bagaimana kita untuk melawan itu semua Fahtajah Maka disebutkan oleh Ibn Wazali Untuk kita memangkas godaan-godaan tadi Halangan-halangan tadi Fahtajah Maka butuh Ila qat'iha Untuk kita mengotongnya Memangkas godaan-godaan tadi Biarwati Asya'ah dengan empat hal. Yang pertama, Attawakul alallahi subhanahu wa ta'ala Fimaudi irizki. Ir Tadi orang mau beribadah, itu godaannya adalah mikir, Rizkiku bagaimana nanti? Kalau saya itu ngaji terus, ibadah, sayang. Sebab jam-jam begini ini, kalau malam ahad kan banyak orang beli. Kadang-kadang nah, ada godaan. Kalau sudah godaan urusan Rizki, Maka lawan itu semua dengan tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan menyerahkan kepada Allah Jalla yang maha agung, Azza yang maha mulia, Fimaudi'il khatari. Menyerahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita uh, harus Menyerahkan, berani menyerahkan kepada Allah. Artinya, Begini, karena urusan-urusan semacam ini Orang itu Kemarin sudah kita bahas ya Masalah tawakal itu Tawakal itu bukan berarti Kita gak mau bekerja lalu hanya berkata Aku serahkan kepada Allah saja, tidak Tapi tawakal Ikat dulu Ikat dulu baru bertawakal. Ada waktu itu sahabat nabi masuk ke masjid dan nabi Muhammad ontanya dibebaskan. Mungkin kalau ada orang punya mobil, mobilnya taruh pinggir jalan, kuncinya taruh di situ. Motornya pinggir jalan, kuncinya taruh situ. Dibiarin saja kuncinya. Setelah itu ketemu nabi Muhammad, kok kau, kau biarkan di situ? Kenapa? Aku tawakal ya Rasulullah. Nabi Muhammad marah. Ikil ikat dulu ontamu, fatawakal baru nanti ber tawakal. Jadi kita harus usaha, mungkin motor dikunci lehernya kunci kon apa kunci apa? Kunci mesinnya dimatikan, kuncinya diangkat. Kalau mobil mungkin remote-nya dipasang. Itu semua adalah menunjukkan kalau kita ini berusaha. Setelah berusaha, tawakal. Jangan dipikirin terus enggak kusuk, ya Allah mobilku nanti gimana? Yang penting Anda sudah meletakkan di tempat yang aman kemudian sudah anda kunci, baru nanti khusuk kepada Allah, coba kalau tidak tawakal. Informasi, kemarin banyak pencurian mobil ya, pencurian motor, lihat, di-dinoleh, motorku masih ada enggak? Tidak ngaji-ngaji nanti. Selagi sudah dikikat, ditali, serahkan kepada Allah, dan tidak akan lepas. Dan kadang-kadang memang ada ini, sebagian orang kalau meragukan itu malah hilang ya. Karena kurang tawakal, serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yang akan menjaganya. Nah ini, tafwid ilaihi, menyerahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ada fi maudhi il saat-saat yang uh, kurang menguntungkan baginya Di saat-saat kurang menguntungkan, misalnya Kita berjalan di tempat yang katanya tidak aman Tapi kan kita harus lewat ya kita mau pulang tak tanya masya Allah. Ini tempat kok kurang aman. Barangkali kok banyak orang pada berdiri di situ. Ya Allah, jangan-jangan orang mau menghentikan saya, kemudian akan mengganggu saya. Anda lihat, ada tawakal kepada Allah di saat itu sudah saat-saat berbahaya. Mau apa lagi? Jangan lupa kita bertawakal serahkan kepada Allah berjalan nanti selamat insya Allah. Nah, ini adalah caranya. Urusan rezeki pun begitu. Kalau urusan rezeki itu orang harus banyak bertawakal, nyerahkan kepada Allah setelah usaha biar tidak ngeluh terus biar tidak ngeluh terus Ya Allah, Rizkiku cuma begini, Rizkiku yang gini dan ini paling pertama disebutkan oleh Imam Ghazali karena paling banyaknya orang terganggu urusan ibadah itu adalah urusan Rizki kefakiran itu kadang menghantarkan orang kepada kekafiran itu sebenarnya bukan fakir-fakir harta kalau orang faham tamaknya hati bukan fakir uang fakir yang sesungguhnya itu kan hati yang tidak pernah puas. Tidak jaminan orang banyak duitnya itu ahli ibadah. Orang fasik, orang kaya banyak, ahli maksiat dari orang kaya banyak, dari orang melarat juga ada. Kalau kita menemukan di sebuah kampung masuk Kristen gara-gara tidak punya duit, ada. Tapi yang kaya pun juga banyak yang menyembah hartanya, memuliakan hartanya. Kayaknya ahli iman ternyata dia lebih mengagungkan hartanya infak susah, sedekah susah, repot. Jadi ini adalah orang yang oleh Allah diuji dengan harta ada, dengan rizki di saat uh, di saat kaya, di saat banyak uangnya, akan tapi ternyata di saat itu dia itu hatinya dengan uangnya itu bukan malah dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan alangkah banyaknya orang semacam itu. Jadi belum jaminan ya kalau orang banyak duit itu ternyata bisa lebih banyak ibadah. Begitu sebaliknya, tidak jaminan kalau orang fakir itu memang selalu bermaksiat kejahatan. Biasanya itu fakir yang tidak terdidik, tidak beda dengan orang kaya yang tidak terdidik hatinya sama-sama. Jadi urusannya bukan urusan uang. Maka diri itu urusannya bukan urusan harta, maka paling enak kalau urusan dunia ini segera kita serahkan kepada Allah. Jadi di saat kita ada keluh kesah tentang harta, tawakal. Anda bekerja, mau ke sawah, ke sawah. Serahkan kepada Allah SWT. Kemudian di saat kekhawatiran kita kepada musibah-musibah yang menimpah kepada kita. Ya Allah, duit kurang, anak sakit, ini semuanya. Ah, Kadang-kadang mengganggu ibadah kita. Bahkan kadang-kadang bisikan setan. Sudah, tidak usah ibadah. Kamu ibadah pun ternyata hidupmu masih sengsara. Lah ini ada cobaan-cobaan terus. Maka itu tidak akan bisa hilang kecuali langsung kita tanamkan makna asabri. Dan sabar inda nuzulis syada'idi Bagaimana kita bisa sabar di saat kita mendapatkan musibah Ashada'id itu musibah Dan Ini bab sendiri ya, kita sebetulnya nanti oleh Imam Bozali dibahas satu persatu Bab sabar, sabar itu seperti apa? Bukan orang itu di saat lemah baru sabar Kalau orang lemah dipukulin, enggak bales, belum tentu sabar ya Karena dia mau balas takut ditempeleng lagi lebih keras ya Makanya dia diam. Jadi orang sabar itu Belum pernah jarang terlihat Di orang fakir, orang lemah Orang fakir sama orang lemah Belum terlihat kesabarannya Sebab kalau dibentak orang Dia karena merasa fakir Atau karena dia merasa lemah Diam saja, tapi hatinya meronta dia, Belum sabar Maka sabar itu adalah di saat Allah memberikan Kenikmatan Anda seorang ustadz besar Kiai gede Orang kaya pejabat tinggi totonya dicaci maki sama orang. Lah saat itu gimana Anda? Ah, Astagfirullahazim. Sabar. Dan ini sabar itu malah terlihat di saat orang itu adalah diberi kelebihan oleh Allah. Sehingga ada omongan yang enggak benar itu. Sabar itu senjatanya orang lemah ya. Kalau orang lemah sabar, bukan sabar dia itu karena enggak berani bales. tuh. Padahal hatinya lebih berontak gitu. Tapi sabar itu adalah di saat Anda Mampu Untuk melawan Untuk membalasnya Untuk mem Melakukan kekerasan kepadanya Tapi ternyata anda tidak melakukannya Di saat anda didolimi Bagaimana kesabaran itu terjadi Anda bisa membalasnya Orang dolim kepada anda, anda balas bisa Tapi anda mengatakan, tidak saya tidak akan membalasnya Nah ini adalah orang sabar nuzulil Dan harus kita selantiasa ridho atas ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala Kodho ya Ketentuan Allah harus kita terima dengan ridho Sebab yang tidak ridho dengan ketentuan Allah itu orang kurang ajar kepada Allah Artinya kritik Allah Misalnya ada orang diberi oleh Allah rizki banyak Kita kok tidak rela Artinya atau Allah mengurangi rizki kita kalau kita tidak rela, itu sama artinya kita ngeritik kepada Allah. Ya Allah, kenapa kau jadikan aku begini? Membodohkan Allah. Kenapa aku tidak kau jadikan begini? Kenapa kau rizkiku tidak banyak? Allah itu lebih tahu apa yang paling maslahat buat kita. Allah lebih tahu apa yang paling baik untuk kita. Maka apapun yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, ayo kita sambut ini dengan ridho. Dan ini perlu pendidikannya lama. Ridho dengan kodoh Allah. Sehingga ada orang anaknya meninggal Bisa mengucapkan kalimat Alhamdulillah Karena dia faham Anak kecil yang diambil langsung masuk surga Di saat sakit dia mengucapkan Alhamdulillah Jadi sudah menjadi ketiasaan orang soleh Kebiasaan orang soleh Kalau ada orang mendapatkan penyakit Itu bahagia dia itu Sehingga orang soleh Para kekasih Allah itu Kalau seminggu gak sakit nangis Seminggu tidak sakit nangis karena apa? Takut kalau dia itu adalah akan menjadi orang yang tertipu dengan nikmat Allah. Ada apa Allah kok enggak kok membiarkan aku terus seperti ini? Sebab apa? Kalau memang Allah cinta aku pasti bakal diuji. Jadi ada orang kalau tidak sakit malah nangis. Doanya tidak apa? Dosanya tidak dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kelasnya orang tinggi. Kalau kelas kita ya enggak kalau pengin sakit kalau sakit kita pengin sembuh ya enggak apa-apa kita kelas kita tapi kita harus senantiasa hubungkan bahwasanya ketentuan ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala Fa'akhadha fiqati maka setelah orang faham, untuk memutus empat hal tersebut fa'akhadha fiqati hadil aqabati maka ia memulai untuk memangkas halangan-halangan ini teping-teping penghalang ini Biiznillahi dengan izin Allah Ta'ala Wa khusni ta'yidihi Dan dengan baiknya Pembantuan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala InsyaAllah akan mampu Orang-orang tersebut Dalam menjalani hidup ini Ini saja pembacaan dari kitab uh, Min hajud tali abidina Al-imam huzali rahimallah ta'ala Kita akan lanjutkan dengan Tanya jawab nanti insyaAllah Yang mau ditanyakan Selanjutnya kita menginjak kepada sesentanya jawab Kepada para jemaah yang bertanya Kami persilahkan Untuk mempermudah sesentanya jawab ini Kami persilahkan tiga penanya dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang saya hormati Bapak Buya Yaya, yang saya sering dengar di radio kalau teramat, saya kata orang saya itu dibilang stres Pak Buya. Kata orang di kampung saya saya dibilang stres. karena saya ini mantan orang maaf, maaf saya terang-terangan di hadapan Pak Buya. Masalah saya waktu Bapak saya mau meninggal, saya teringat maaf Pak Buya ini masjid. Saya ngomong agak waktu-waktu waktu-waktu saya menjalankan kemaksiatan saya gitu salah judi dan mabuk waktu bapak saya mau meninggal. Oh ya sebelumnya saya perkenalkan dulu nama saya Katmu asal saya Tegalwangi Desa Blokerta Desa Tegalwangi Blokerta Desa Tegalwangi Blokerta. Saya juga pernah ikut um, rombongan desa apa namanya dari Magu silaturahmi ke Pesantren Bapak. Yang waktu itu ikut rombongan. Maaf, waktu itu saya belum sempat mengenalkan diri. Setelah Bapak bilang katanya di 0,7 apa radionya itu, saya setel itu terus. Menurut saya, saya untuk menghibur hati saya, memang iya saya stres, stres mencari kebenaran. Banyak orang yang bilang harus sabar, sabar itu bagaimana? Saya juga masih bingung. Makanya saya terpaksa saya menurut batin saya biarin saya dibilang stres mumpung masih ada di dalam dunia. Saya stres diubur-ubur dosa Pak Kiai. Diubur-ubur dosa, teringat bapak saya mau meninggal saya sedang main judi dan mabuk. Bagaimana caranya gitu Pak Kiai? Mau saya mau sabar yang paling sabar. Saya ke sini membawa istri saya. Istri saya sebuah suruh memakai kudung. Dia tidak memakai kudung. Dia ada di luar Pak Kiai. Dia membawa anak, saya membawa anak. Sekali lagi nama saya Katmu Dari Blokertah, Desa Tegawangi Orang tua saya kebingungan Kalau saya Masalah diubar-ubar sama bapak saya Nanti orang terpaksa Maaf, percayaan sama Dukun Maaf Dukun itu murtad Bukan saya sedang dikiai Teman-teman saya bilang Saya dibilang sok kiai Alhamdulillah, ini jamaah apa Bu ya saya sering mendengarkan ceramah bapak. Sebelum lebih, saya. Oh ya, pertanyaan saya. Bagaimana cara sabar yang benar, pak Kyai? Terima kasih, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak kejadian di tengah-tengah masyarakat. Bahwa anak yang diadopsi ketika dinikahkan itu binnya bin yang mengadopsi, bukan an, bukan bapak aslinya. Bagaimanakah pernikahan tersebut? Kalau tidak sah, bagaimana hubungan suami istrinya? itu Yang ketiga, apakah perlu dinikahkan kembali padahal anak yang diadopsi itu sudah menjadi kakak-kakak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah lain kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin uh, penjelasan dari Boya tentang apa alasan yang kuat atau katakanlah minimal dalil yang memungkinkan bahwa yang namanya Bid'ah itu ada Bid'ah hasanah, ada Bid'ah dolalah Padahal Bagi kelompok-kelompok yang Selalu dikit-dikit membid'ahkan Ibadah di Kelompok lain itu Menyatakan bahwa Bid'ah itu hanya satu Adanya Bid'ah ah uh, bid'ah Dolalah gitu. Sebab, Sebagaimana dalam hadis Yang jelas-jelas bahwa Kullu bin'ah dolalah gitu. Jelas katanya kulu Itu kulu maknanya semuanya itu saja dulu. Ya, masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu Wa Taala, Bisa mengangkat hambanya yang paling hina menjadi paling mulia. Artinya kita ini hidup seperti ini belum final Ungkasan kita nanti seperti apa Maka kita tidak boleh merendahkan siapapun Bisa saja orang yang kita rendahkan di hari ini besok diangkat oleh Allah menjadi ahli iman Giliran kita direndahkan oleh Allah Orang paling jahatnya manusia pada zaman Nabi Muhammad sekelas Abu Jahal itu adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Orang yang punya watak keras, kalau tadi ada saudara kita sekedar mabuk dan judi, Sayyidina Umar bin Khattab bukan saja itu tapi ingin membunuh Nabi Muhammad. Lihat kurang jahat apa kalau orang ingin membunuh Nabi Muhammad. Akan Tetapi di saat Allah sudah mengangkat Sayyidina Umar bin Khattab, dengan hidayah Allah, bimbingan Allah, Sayyidina Umar bin Khattab menjadi orang paling tercinta di antara sahabat Nabi, paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sifat watak Sayyidina Umar sangat keras. Kita sering menyebutkan orang tidak boleh putus asa dengan kejahatan yang pernah ia lakukan. Orang tidak boleh putus asa dengan dosa yang pernah dilakukan. Sebab segede apapun dosa, kalau kita minta ampun, Allah akan mengampuni. Tapi sekecil apapun dosa, kalau kita tidak minta ampun dan tidak menyesal, Allah pun tidak mengampuni. Dan sekali dosa, selagi dosa itu tidak diampuni, maka Allah akan menyiksa kita. Segede apapun dosa kita, tapi kalau Allah mengampuni, Allah tidak akan menyiksa kita. Maka kita tidak boleh putus asa. Siapapun kita, barangkali ada orang yang mendengar suara ini. Dia pemabuk, pembunuh, pezina, pe -pe -pe apa -ah, segala macam dilakukan, tapi tidak boleh putus asa. Allah Maha Pengampun, segera menghadap. Ayo, jangan terlambat. Yang paling ditakutkan itu jika Allah mencabut nyawa Anda di saat Anda mabuk, di saat Anda berzina, di saat Anda melakukan kemaksiatan, dicabut nyawa Anda, itu yang mengerikan. Maka segera kembali kepada Allah Subhanahu wa Sayyidina Umar bin Khattab adalah orang yang kejam, jahat saat itu sebelum masuk Islam. Di samping itu tidak punya nurani, hati nuraninya itu tidak hidup, kejam-jam-kejam. Kejam. Sehingga pernah diceritakan Sayyidina Umar bin Khattab itu, karena kebiasaannya itu adalah pergi ke kota-kota untuk bisnis, sehingga suatu ketika atau peperangan, suatu ketika pulang ke rumah, istrinya, tiba-tiba di rumah istrinya ada seorang anak kecil dan anak kecil itu anak perempuan karena orang Arab itu kalau punya anak perempuan malu biasanya langsung dibunuh hidup-hidup, ditanam hidup-hidup dikubur hidup-hidup maka Sayyidina Umar melihat anak perempuan melihat anak perempuan ada di rumahnya terkaget lalu bertanya kepada istrinya ini siapa? dijawab oleh istrinya, itu putri anak kita Istri yang menjawab itu dengan getaran dengan rasa takut. Sebab tahu Sayyidina Umar bakal marah dan pasti bakal membunuh anaknya. Mendengar jawaban sang istri kalau itu anaknya Sayyidina Umar sebelum Sayyidina Umar masuk Islam ini. Sayyidina Umar mukanya merah lalu sang anak ini dibonceng, dibawa ke tengah padang pasir. Sambil Sayyidina Umar membawa alat gali, penggali. Sampai di tengah padang pasir, Sayyidina Umar menggali tanah dalam-dalam. Dan di saat menggali tanah dalam-dalam, naik Sayyidina Umar, jenggotnya kotor, penuh dengan debu. Sang anak ini tidak mengerti maksud orang tua. Dipikir diajak bermain-main, diajak jalan-jalan. Melihat jenggot ayahnya yang kotor, anak kecil, anak gadis umur 3-4 tahun ini berkata, Abah, Abah, sini Abah. Kenapa? Suruh gerunduk kayaknya. Sayyidina Umar suruh gerunduk, akhirnya Sayyidina Umar gerunduk. Ada apa? Sang anak ini rupanya membersihkan jenggot bapaknya yang penuh dengan debu. Setelah dikibas-kibas jenggotnya ini, apa Sayyidina Umar lakukan? Tiba-tiba sang anak langsung dipegang, dimasukkan ke liang lahat dan dikubur hidup-hidup. Tidak tersentuh hatinya. Jahatnya manusia ya. Jahatnya Sayyidina Umar sebelum mendapatkan hidayah. Lihat ada orang jahat kayak begini kira-kira. Biarpun ada pemabuk, orang pezina, kurang ajar, enggak mungkin kayak begini kayaknya. Dengan anaknya masih punya nurani. Sayyidina Umar lebih jahat dari orang yang paling jahat di hari ini. Tapi lihat di saat Sayyidina Umar dikirim hidayah oleh Allah, setelah itu mendengar ayat Al-Qur'an, mau menghadiri majlisnya Nabi Muhammad lebih bagus dari yang lainnya. Dicintai bahkan termasuk sahabat paling dekat. Giliran keutamaannya setelah Sayyidina Abu Bakar as siddiq Sayyidina Umar yang paling mulia. Nomor satu adalah Rasulullah. Setelah itu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar bin Khattab menjadi mulia. Sehingga masa lalunya itu hilang, sudah tidak ada. Ini pemacu, orang tidak boleh putus asa dengan kejahatannya. Allah bisa mengampuni semuanya, maka kita pun tidak boleh merendahkan orang lain. Spesial, khusus bagi yang bertanya, mungkin yang harus anda syukuri adalah, Nikmat besar oleh yang diberikan oleh Allah kepada Anda saat ini yang tidak didapat oleh banyakkan orang. Allah telah mengiring Anda untuk sampai ke masjid ini. Ini nikmat besar. Tidak bisa Anda tukar dengan miliaran uang. Allah telah mengiring Anda dan termasuk barangkali istri Anda yang ikut ke sini, biarpun tadi dikatakan belum pakai kerudung ya, oh enggak ada masalah besok insya Allah pakai kerudung setelah dari masjid ini. Karena Allah bisa memudahkan semuanya. Oh sudah sangat mulia, masih mau datang ya. Biarpun tidak pakai kerudung di masjid, katanya di belakang. Oh, ni mulia ini, wanita yang mulia, mendampingi suaminya datang ke masjid. Dia pun dia belum pakai kerudung, malu-malu masuk ke masjid. Tapi dia mulia. Allah akan menggampangkan semuanya esok hari, insya Allah pakai kerudung tidak susah. Karena sudah rindu kepada kebaikan, rindu kepada kemuliaan dan Allah akan memuliakan. Dan betul anda tidak usah pusing dibilang orang stresnya. Yang penting anda tidak setelah ini enggak nyakiti tetangga, enggak nyakiti orang lain. Kalau dulu judi Alhamdulillah sudah berhenti. Nikmat besar dari Allah saat ini adalah anda ngerti yang dulu itu jahat. Kadang ada orang berbuat segudang kemaksiatan enggak sadar. Kadang-kadang dibela. Kadang-kadang bangga dengan kemaksiatannya. Tapi yang harus anda syukuri saat ini, Allah telah mengiring anda membawa anda ke tempat yang mulia ini mahal. Bayangkan kalau seandainya bekas pemabuk, kok bisa masuk ke majelis Ini kan mahal ya. Biasanya ada mindernya, ada enggak enaknya, ada terus bagaimana. Kadang tidak ada kemauan. Karena Allah ingin menjerumuskan, Allah ingin menyeksa dia. Dibiarkan, tidak ada kesadaran. Tapi Allah telah memilih Anda sebagai orang yang sadar. Maka banyak Allah bersyukur kepada Allah Subhanahu SWT dan yakinilah bahwasanya jalan Anda saat ini benar sudah. Anda harus semakin rajin menghadir majelis taklim. adapun kekurangan-kekurangan ilmu. Nanti insya Allah bersama perjalanan waktu maka Anda akan menjadi orang yang ngerti urusan agama. Adapun kesabaran yang Anda tanyakan, semakin Anda sering di majelis ini nanti, semakin akan ada kesabaran. Kesabaran kan tidak bisa dicontohkan, tapi dijalani. Apa yang menjadikan Anda marah? Mungkin Anda selakat ini kesabaran Anda sisi apa? Harus diuji, Jong. Kalau sisi kurang ekonomi, nah harus ditekankan sisi masalah rezeki. Kalau mungkin kesabaran Anda mungkin dulu jagoan Lalu sekarang anda ingin melatih kesabaran. Anda harus semakin lembut dengan preman-preman. Kalau preman mencaci anda, anda ucapkan waalaikumsalam. Baik-baik mohon maaf. Anda akan sapa mereka. Ini sabarnya preman tobat, ya. Anda lebih lembut sehingga akan menjadi tertarik mereka-mereka melihat anda. Jadi sabarnya berbeda-beda, insya Allah anda akan mendapatkan kesabaran selagi anda terus di majlis yang semacam ini. Dan diikuti pengajian-pengajian kami, kita semuanya baik di majlis ini atau besok pagi ada di majlis al Bahja pesantren. Dan insya Allah Allah akan memudahkan urusan anda, baik urusan dunia ataupun urusan akhirat. Kemudian masalah uh, adopsi, adopsi itu hukumnya haram, orang tidak usah mengadopsi anak. Hukum adopsi haram karena adopsi itu merubah nasab. Jadi adopsi itu merubah nasab hukumnya adalah haram. Dan ini harus difahami. Sebagian orang mengadopsi itu kenapa? Karena tidak ikhlas di dalam merawat. Kami merawat anak misalnya. Kami bersikeras harus saya adopsi. Maksudnya apa? Nasabnya harus ikut saya. Misalnya ada seorang wanita, anak kecil namanya Latifah misalnya. Saya ambil, mohon maaf kalau kebetulan namanya sama. Latifah saya pangut sebagai anak, karena saya punya harapan besar masa tua saya nanti, maka Latifah menjadi bin binti saya. Kenapa? Saya tidak ingin lepas, bahkan ditutup aslinya siapa tidak saya kasih tahu. Sebetulnya kan karena saya kurang ikhlas Kalau saya ingin merawat anak, ya akan saya rawat setelah gede terserah mau ke mana. Adapun siapa yang merawat saya adalah Allah. Jadi Adopsi anda boleh memungut anak sebanyak-banyaknya. 100 anak anda pungut boleh anda kasih makan, tapi binnya tetap. Bapaknya siapa tetap. Pun, saya kan berharap ingin punya anak, anda tidak punya anak, ya sudah. Anda punya anak pungut bukan adopsi. Anak pungut maksudnya ya anak asuh. Mungkin ada yang berkata, lalu siapa yang merawat saya nanti masa tua? Ya merawat Allah, kok pusing. Tidak jaminan anak merawat orang tua, berapa banyak anak menendang orang tua, kan? Bukan jaminan. Tapi yang menjadikan merawat kita itu adalah kalau kita didik yang benar. Sungguh sengsara orang mempunyai anak asuh, tak satunya dididik tidak kenal Allah. Lihat? Itu yang menjadikan anak lari. Kalau Anda punya anak asuh, Anda kenalkan kepada Allah, Anda tidak usah menyuruh hormati aku, mereka sudah menghormati. Yang sengsara itu capek ngrawat anak tidak dikenalkan sekolah agama. Tidak pernah kenal agama, kenal fakultas-fakultas umum, sampai berjaya jadi kaya raya, enggak kenal berbakti kepada orang yang pernah berbuat baik. Balik ke orang tua yang aslinya. Enggak pernah terima kasih kepada yang membiayainya. Karena apa? Tidak dididik kenal Allah. Jadi rugi kalau anda punya anak pungut, ternyata tidak anda kenalkan kepada Allah. Tapi kalau anak pungut anda, anda kenalkan kepada Allah, anda nyaman. Anda punya anak pungut 100, lihat. Berhasil semuanya, anda tidak duduk saja, kemana-mana bakal dibonceng, tidak usah kemana-mana. Di masa Tuhan anda enak, tapi punya anak pungut satu, kalau tidak kenal Allah, lihat, bikin sakit hati itu. Sudah tidak tahu budi, tidak pernah terima kasih, tidak pernah kunjung, kembali ke orang tuanya, sengsara kita karena salah mendidik. Jadi ini yang harus kita perhatikan, mengadopsi hukumnya haram, selesai. Karena Nabi Muhammad sendiri pernah menggagalkan adopsi, pernah mengadopsi anak, namanya Zaid. Zaid itu diganti menjadi Zaid bin Muhammad. Padahal bukan anaknya Nabi Muhammad. Setelah itu dibatalkan dengan Al-Qur'an sehingga tidak ada anak angkat yang ada adalah saya mengasuh orang, gitu saja. Sama kita juga banyak ngasuh anak-anak, anak-anak kita kita anggap sebagai anak sendiri, tapi binnya tidak berubah. Kita punya anak terbatas ya itu-itu saja yang lainnya adalah anak sesuai dengan nasabnya siapa. Kemudian uh, kalau menikahkan ya menikahkan kalau ada anak misalnya saya punya anak pungut, anak adopsi, anggap saja sudah terlanjur mengadopsi ya. Dia dosa di awalnya. Lalu bagaimana kelanjutannya? Karena tidak tahu, lalu dia merasa sebagai bapaknya, sebagai walinya ya, karena merawat mulai kecil sebab kalau nanti saya bongkar kan ketahuan. Nah ini kan salahnya ya. Kalau saya mengatakan bukan bapaknya. enggak mau menikahkan. Gimana? Nanti lari dari saya. Lagi-lagi niat jelek. Anggap saja orang tua ini telah menikahkan anak angkatnya tadi. Padahal anak angkatnya Masa Latifah binti Abdullah. Anaknya Abdullah. Abdullahnya di Surabaya. Cuman karena Latifah dipungut oleh Ali, maka sang Ali ini nggak pengen Latifah itu tahu kalau bapaknya adalah Abdullah. Sehingga waktu nikah pun Ali yang menikahkan. Jadi Latifah binti Ali, sang anak itu sang bapak sendiri menjadi wali, wali yang menikahkan anaknya. Padahal kan bukan walinya, padahal bukan anak, bukan anaknya itu anak perempuan. Jadi Ali tidak bisa menjadi wali untuk Latifah. Bagaimana pernikahannya? Jawabannya adalah sudah terjadi atau belum terjadi. Kalau belum terjadi tidak boleh dilakukan maka hukum nikahnya tidak sah. Kalau belum terjadi. Kalau sudah terjadi beda hukumnya. Kalau sudah terjadi kalau kita hukumi zina sebab zina itu hudud. Hudud itu had. Dan hudud itu tudra bisyubuhad. Tak boleh kita menegakkan hukum had itu. Selagi masih ada syubhat. Kalau ada orang yang bukan walinya menikahkan an, bukan anaknya. Dianggap sebagai wali. Sebagai anaknya. Ali yang menikahkan Latifah. Sementara Latifah bukan anaknya. Ali yang menjadi walinya Latifah. Kemudian dinikahkan dengan orang. Maka pernikahan ini ada saksi. Ada mempelai laki-laki, ada wali yang palsu, ya. Berarti walinya kan tidak ada. Berarti kalau walinya tidak ada itu, menurut madhab imam syafi'i itu tidak sah. Akan tetapi, karena ini sudah terjadi, kita tengok madhabnya imam abi hanifah radhiyallahu anhu. Kita katakan pernikahannya adalah sah dan anaknya nyambungnya sebenar nanti perlu diakat ulang saja untuk menyempurnakan. Jangan lalu kita katakan zina, anak zina, ada syubhad di sini pernikahan. Ada syubhah, ini beda ya, kalau sudah terjadi dan belum terjadi. Ini adalah masalah pekeh, kalau belum terjadi ya jangan, karena menurut Matab Syafi'i tidak sah bukan walinya, tapi kalau sudah terjadi, Menurut madzhab Abu Hanifah enggak pakai wali, yang penting ada saksi. Saksi sudah ada. Walinya batal. Karena apa? Enggak benar walinya. Maka saat itu adalah kita anggap pernikahannya adalah sah, tapi ingat banyak istighfar karena dia telah salah dalam mengadopsi. Kemudian setelah itu diakad baru, tapi ingat cara mengakad barunya pun adalah jangan sampai bikin permasalahan baru. Misalnya dengan ontoran-ontoran nikahnya dulu, gak sah karena ini gak wali, gak usah. Bismillah, datang aja ke rumah ulama pakai tahkim. Pakai tahkim. Sebab kita punya kasus yang sama, bukan adopsi. Mohon maaf. Adopsi lebih mudah karena terhormat kan. Sang anak perempuan sebetulnya punya wali yang sesungguhnya ya. Kita ada, mohon maaf, anak yang tidak punya bapak, lahir dari ibu yang zi, Semoga Allah menjaga kita. Sehingga anak perempuan ini, yang tidak punya wali yang sesungguhnya ini, rupanya dikasih tahu sama ibunya, kalau yang, yang menjadi bapakmu saat ini adalah bukan bapakmu yang sesungguhnya. Dia hanya menutupi saja. Memang ini salah semuanya. Sebab bapakmu itu menikahi aku setelah kamu lahir. Tapi tidak ada yang tahu kecuali kamu. Nangis ini. Loh, berarti pernikahan saya tidak sah dong bu? Pernikahannya tidak sah. Nangis-nangis. Akhirnya datang ke tempat kami. Menurut madham imam syafi'i, pernikahanmu memang tidak sah. Karena tidak ada walinya. Tapi bagaimana Buya? Tapi anakmu ini benar, anakmu dan sambung dengan dia. Karena ada subhat istilahnya. Ini bisa dibenarkan dengan madhab lain, yaitu madhabnya imam Abu Hanifah. Lalu bagaimana? Apakah saya perlu diperbaharui nikah? Iya. Tapi saya malu kalau ketahuan suami saya. Nanti suami saya pasti meredahkan saya kalau saya hasil dari anak zina. Nah kan begitu. Kalau tadi si Latifah anaknya Abdur Rahman mah gampang. Tapi ini bagaimana? Gampang nt bawa kepada suami nt kesini terus ngomong apa saya bu ya bilang kepada suami bahwasanya kita akan sering ribut pengen memperbaharui nikah saja itu saja padahal tidak ada perceraian datang ke rumah saya ceritai ya pernah ribut dah pernah bu ya ya agar tenteram saja ya mari kita nikahi baru walinya di mana abahnya di mana abahnya lagi ada di jakarta sudah abahnya lagi di jakarta repot ya padahal bukan abahnya itu kalaupun dipanggil tetap nggak ada gunanya sudah kamu tahkim saja, serahkan pernikahanmu kepadaku Bersepakatlah engkau berdua untuk menyerahkan pernikahan kepada saya Akhirnya dua orang mengatakan Bismillah buya, buya kami berdua, kami berdua menyerahkan pernikahan kami kepada buya Buya saya angkat sebagai muhakam Sebagai orang yang bakal menjadi orang yang menikahkan kami Selesai, saya menikahkan Jadi tidak ketahuan kalau dia punya aib tidak ketahuan kalau dia punya celah. Dan ini adalah tugasnya orang yang punya ilmu. Jangan sampai gerudak-geruduk. Harus bongkar ini. ketahuan. Harus karena hakikat. Ini kebenaran. Akhirnya, sang suami yang selama ini baik-baik, menjadi merendahkan istrinya. Hm, dari ibu bezina. Dari ini. Padahal ibunya dulu menutup, ingin tidak diketahui kalau dia bezina. Ibunya sudah tobat. Naudzubillah. Maka para ulama ini punya tugas. Harus berusaha dengan ilmunya, untuk menutup aib kayak begitu. Kalau tidak ada ilmu bisa kacau. Enggak sah. Karena taunya matahab syafi'i saja. Harus walinya begini. Kalau tidak, ah, ah. Akhirnya bencana itu. Itu bukan ustadz berbahaya ini. Makanya urusan pernikahan datang kepada orang ahlinya yang ngerti masalah ini. Khususnya bisa mengerti tentang matahab-matahab lain untuk menyelesaikan. Karena ada aib di sini. Celah. Kalau urusan yang anak haram. Katanya anak haram ya. Padahal enggak ada istilahnya anak haram. Jadi diulang nanti pernikahannya diulang. Apalagi sudah kakek-kakek ya diulang untuk menyempurnakan saja. Kalau masalah pentas khayhahnya kita anggap sah menurut pendapat Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Kemudian yang terakhir masalah bid'ah dzalalah. Kullu bid'atin dalalah. Kullu bid'atin dalalah karena inna. Setiap bid'ah itu adalah sesat. Benar. Semua bid'ah itu adalah sesat dan tidak ada bid'ah yang tidak sesat. Bid'ah apa ini? Bid'ah syar'iyah Waktu Nabi Muhammad mengatakan Inna syar'al umuri muhdathatuhah Paling sejelek-jeleknya hal itu adalah yang paling yang ada-ada -ada. Sampai in dikatakan Kullabid'atin dolalah Semua bid'ah itu adalah sesat Siapa yang ngomong? Nabi Muhammad Jadi Nabi Muhammad menyebut Bid'ah Nabi Muhammad itu diutus Untuk menjelaskan tentang syariat Jadi Bid'ah menurut syariat itu Semuanya adalah sesat Bid'ah menurut syariat Jadi tidak ada Bid'ah sunnah Tidak ada Bid'ah wajib Tidak ada Bid'ah yang ini baik Menurut syariat Itu harga mati Tetapi Kenapa Sayyidina Umar dalam riwayat Sayyidina Ali mengatakan nikmatil bid'ah hazihi sebaik-baik bid'ah ini ini lo orang yang kumpul salat berjamaah. Sayyidina Umar bin Khattab bukan nabi, omongan beliau tidak bisa kita bawa kepada masalah syariat. Beliau berbicara tentang makna bahasa bid'ah itu adalah hal baru. Jadi Sayyidina Umar menganggap ini adalah hal baru yang bagus. Jadi bid'ah itu secara bahasa adalah hal yang baru. Maka bid'ah ini ada dua. bid'ah menurut syariat dan bid'ah menurut bahasa. Bid'ah menurut bahasa adalah segala yang baru. Kalau menurut syariat ya yang bid'ah dengan rincian uh, uh, dengan definisi tahriqatun fid-dini muhtara'atun tudhahi syari'ata yuqsadu bisuluki 'alaiha atmubalagatu bit'abudi. Pembahasan bid'ah yang ada di CD yang kita sudah bisa bahas kalau bid'ah menurut syariah harga mati semuanya sesat selesai. Tapi bid'ah menurut bahasa itu lo ada yang haram, ada yang bid'ah sunnah, ada bid'ah wajibah. Itu menurut bahasa. Misalnya kita bangun sekolahan megah, itu adalah baru kan? Jadi bid'ah itu bid'ah menurut bahasa sesuatu yang baru ada yang baik. Ada yang jelek, ada yang sunnah, ini harus dibedakan dan ini tidak bisa memungkiri siapapun Kalau bed'ah menurut syariah, ya selesai Karena Rasulullah itu bu'itha li bayani syariati Nabi Muhammad diutus untuk menjelaskan syariat. Jadi bed'ah menurut Nabi Muhammad semuanya adalah sesat Tapi bed'ah menurut bahasa, itu yang sering dibahas oleh para ulama menjadi lima, ada bid'ah wajibah, ada bid'ah sunnah, ad mandubah, ada bid'ah muharabah, muharromah, ada bid'ah mubahah, ada bid'ah makruhah. Ini adalah masalah bid'ah menurut bahasa. Kalau menurut bahasa tidak bisa mungkiri siapapun. Jadi menurut bahasa. Kalau saya insyaallah itu adalah pembahasan bid'ah. Kalau ada orang dikit-dikit membi'ahkan itu perlu didudukkan dia. Tahu tidak dia bid'ah Orang yang suka memid'ahkan orang lain biasanya tidak ngerti itu bid'ah. Padahal orang kalau ingin bicara bid'ah, dia harus tahu apa itu bid'ah. Bid'ah ada definisinya. Definisinya adalah sangat panjang seperti yang disebutkan oleh Imam Ash-Shatibi adalah cara beragama yang diada-ada. syari'ata Menyerupai yang sudah ada di dalam syariat. Dimaksudkan dengan itu semua berlebih-lebihan dalam agama dalam beribadah ini adalah definisinya jadi sesuatu yang diada-ada dalam urusan agama bukan urusan dunia urusan agama, ibadah misalnya apa? karena anda seger buker orangnya sehat enggak mau subuh itu sholat dua rokaat kenapa saya sehat seger buker pagi-pagi kok cuma dua rokaat sambil olahraga saya tambah dua rokaat, jadi empat rokaat Tori kotun fit urusan beragama. Muktaro atun diada-ada. Nambah dua rakaat. Tudoh hisari ata. Nyerupai yang sudah ada. Subukan dua rakaat ditambah dua rakaat. Yuksoh tu bisuluk ya aleha. Maksudnya melakukan itu adalah al waktu fitta ta'abudi berlebih-lebihan. Tak cukup masa cuman dua rakaat. Lah ini adalah bid'ah. Jadi bid'ah sangat jelas. Kalau orang pengen tahu bung hukum ah, harus tahu apa itu bid'ah. Tidak mengerti Bid'ah. Ada orang mengatakan Bid'ah adalah semua yang tidak dilakukan oleh Rasulullah adalah Bid'ah. Innalillah. Dari mana itu definisi? Alangkah piciknya menilai Bid'ah hanya dengan kalimat yang tidak pernah dilakukan Rasulullah adalah Bid'ah. Bikin radio Bid'ah. Ya. Bikin mik Bid'ah. Tidak pernah dilakukan Rasulullah nanti dia membedakan, enggak itu urusan agama saja, mana dalam definisimu enggak ada, karena definisi itu definisi lemah definisi yang hebat adalah yang disebut limam sedibi fitini, ini adalah ada pembahasan sendiri masalah bid'ah, insyaallah akan kita bahas jadi bid'ah ada sunnah, bid'ah baik itu menurut bahasa bid'ah itu artinya baru, muhdas sesuatu yang baru diadakan jadi kalau yang baru kan macam-macam ada baru haram, grup Pemabuk baru halal grup sholawatan baru mubah grup paguyupan ya hanya sekedar obrolan lah minum kopi bersama mubah ya grup wajib forum silaturahmi karena sudah berantem terus orang-orang ini nah ini adalah bid'ah hal yang baru kayak begitu contohnya Saidina Osman mengumpulkan Mushaf Saidina Umar bin Khattab punya bid'ah yang baru bagus membuat perkantoran Bid'ah baru, hal yang baru. Eh Inilah masalah Bid'ah, tidak boleh kita campur aduk, kita salah gunakan untuk menghukumi orang dengan masalah Bid'ah. Ini saja insyaAllah. Jadi pembahasan Bid'ah pembahasan yang panjang. InsyaAllah suatu saat akan diulang lagi pembahasannya. Karena sudah berapa, tiga tahun yang lalu mungkin kita membahas masalah Bid'ah. Tapi perlu sedikit konsentrasi, kalau sudah bicara begitu tidak enak, tidak nyaman. Biasanya dan juga kemarin ada fikih ya. Sebetulnya ada fikih. Kita pengin anak-anak kita itu mencatat fikihnya sampai di sana apa yang kita bicarakan. Jadi ada kasih kesinambungan ya. Mohon maaf ini saja karena waktu. Tadi kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahummarhamna wala tu'adzibna wa tu wansurna wala ta'dzilna wa'afina wala tumritna wa akrimna wala tuhinna wa'athirna wa, wa tawassin 'alaina innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah Ya Allah berikan kepada kami Kecintaan kepada kekasihmu Nabi Muhammad Ya Allah Muliakan kami di dunia ya Allah Dan muliakan kami kelak di akhirat Ya Allah Ampuni dosa kami ya Allah Yang sangat banyak ya Allah Yang kami tidak bisa menghitungnya satu persatu Ya Allah Yang kadang kami tidak pernah mengingat Dosa-dosa itu ya Allah Karena ketredoran kami ya Allah Ampuni dosa kami, Allah Ampuni dosa kami, Allah Ampuni dosa kami, Ya Allah Dosa guru-guru kami Dosa orang tua kami Dosa sahabat-sahabat kami Dosa teman-teman kami, ya Allah. ya Allah Ya Allah Ya Allah Jika ada orang berbuat jahat kepada kami Jika ada orang menyakiti kami Maka kami mohon, Ya Allah Ampuni dosa mereka, Ya Allah Jauhkan kami dari dendam Ampuni dosa mereka dan berikan kepada mereka pimpinan-Mu Dan ampuni dosa kami, Ya Allah Ya Allah, jadikanlah kehidupan kami setiap hari semakin indah Berikan kepada kami kebahagiaan dalam rumah tangga kami Suami istri yang saling menghargai Yang saling mencintai Yang saling menghormati karenamu, Ya Allah Yang saling mengabdi karenamu, Ya Allah Jauhkan kami dari percekcokan di rumah tangga kami Jauhkan kami dari perbusuan di rumah tangga kami dan berikan kecukupan di rumah tangga kami Yang belum menikah, Ya Allah Yang belum menikah, Ya Allah Yang belum menikah, Ya Allah Jagalah mereka dari keharaman, Ya Allah Jaga hati mereka, Ya Allah Jaga mata mereka, Ya Allah Jaga telinga mereka, Ya Allah Jaga mulut mereka dari mengucapkan sesuatu yang menjadikan mereka berdosa, Ya Allah Dan mudahkanlah mereka, Ya Allah untuk mendapatkan pasangan orang-orang yang engkau ridhoi. Orang-orang yang engkau muliakan ya Allah. Yang menjadikan sebab mereka berbahagia di dunia. Mulia di dunia. Dan bahagia di akhirat. Mulia di akhirat. Ya Allah berikan kepada kami keturunan yang soleh-solehah. Yang bakal dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah mudahkan segala urusan kami. Lapangkan rezeki kami dengan rezeki yang halal. Jika ada yang sakit sembuhkan. Jika ada yang punya hutang, mudahkanlah, mudahkanlah kami dalam membayar hutang kami. Ya Allah, ya Allah berkailah masjid ini dan berkailah majlis ini. Berkailah semua yang hadir, ya Allah. Ya Allah, bantulah kami. Bantulah kami untuk mendekatkan diri kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah, bantulah. Ya Allah berikan kepada yang membangun masjid ini keikhlasan. Dan berkailah pesantren kami, ya Allah. Pesantren kami, ya Allah berkailah jadikan santri-santri kami santri-santri yang bermanfaat yang bermanfaat untuk bangsa negara dan yang bakal dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah mudahkanlah untuk kami menyelesaikan pembangunan melanjutkan pembangunan pesantren kami dan berbantulah kami ya Allah untuk memperlebar lokasi pesantren kami dan bantulah ya kami Allah kami untuk memakmurkan pesantren kami dan mudahkanlah kami untuk mewujudkan media-media Islami ya Allah televisi dan lainnya ya Allah Ya Allah sebagai sebagai Ya Allah sebagai uh, penyambung lidah kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah sebagai tanda keterikatan kami sambung kami dengan kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Ya Allah. Tanjakan umur kami dalam ketaatan serta sehat dan berikan kepada kami khusnul khatimah mati dalam keadaan iman Ya Allah, Rabbana atina fid dunia hasanah wufil akhirat hasanah wakina adab an-nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa rabbil alamin Al-Fatiha Mohon maaf mohon doa salalu wabilahi taufiq walidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh